Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاين اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Wa syar'al umur muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyara muslimin wal-muslimat. Peserta kajian di Masjid Abu Hurairah. Ma'ahad an-nawawi, Tenggarang, Kalimantan Timur. Rahimakumullah. suatu hal yang pasti dan menjadi bagian dari keyakinan serta kepercayaan umat Islam bahwa setelah kehidupan ini pasti ada kematian dan tidak berhenti di situ Setelah kematian, ada lagi kehidupan. Ketika hari kiamat tiba, semua yang mati akan dihidupkan kembali. Dibangkitkan dari kuburnya, atau dari tempat dan lokasi di mana dia meninggal dunia. Entah itu di lautan, di tengah hutan, di dasar jurang, atau di tempat-tempat lainnya. Hari kiamat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan waktu terjadinya. Yang menjadi soal dan pertanyaan bukanlah Kapan kiamat itu akan terjadi? Akan tetapi, Bekal apa yang sudah disiapkan, Menyambut dan menghadapi, Hari kiamat. Alimabul Bukhari, Rahimullah, Meriwayatkan di dalam as-sahih, Dari sahabat yang mulia, Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, Nomor hadith, 6.150, 67 Beliau bercerita Anna rajulan min ahli badiyati atana nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ya rasulullah mata qa'imah Ada tamu dari badui datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu sangat senang dan mereka bergembira ketika tamu yang datang adalah penduduk kampung-kampung badui karena mereka bertanya apa adanya langsung ke inti permasalahan Nabi Muhammad SAW pun senang beliau sabar berlapang dada dan terbuka melayani pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang badui karena memang sifat dan karakter mereka lebih bebas dan terbuka dibandingkan yang sudah sekian lama dididik oleh Nabi Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Wasallam orangnya ceplos-cepos ya, langsung bertanya ya. nah orang itu datang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Mata sa'atuka ima wahai Rasulullah? Hari kiamat itu kapan terjadinya? Qala wailaka wa ma'adad talaha? Nabi Muhammad SAW bukan menjawab, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Beliau SAW tidak menerangkan. Ya kapan waktunya justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya balik Wailaka wa ma'adat ma'adallaha celaka sebenarnya apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat itu artinya hari kiamat itu kan pasti terjadi waktunya sudah amat dekat Jangankan sekarang, diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah menjadi tanda semakin dekatnya kiamat. Sekian banyak tanda-tanda dekatnya kiamat yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah terjadi. Tanda-tanda kiamat yang kecil. Satu persatu telah disaksikan. Nah. Nabi saw sendiri mengata, mengatakan, buid tuana wasahatukahatain. Saya diutus dan dibangkitkan oleh Allah subhanahuwataala sebagai Rasul wasah. Ah. Sementara hari kiamat itu kahatain antara saya dan hari kiamat hanya seperti ini aja. Beliau mengisyaratkan dengan dua jari jari tengah dan jari telunjuk, artinya sangat dekat sekali itu dulu. 1400 tahun yang lalu, lebih bahkan hari kiamat sudah dekat. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat. Itu ayat pertama yang membuka surat Al-Qamar. Iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat. Bulan sudah terbelah di zaman itu, nah. sehingga persiapan-persiapan dan semangat para sahabat untuk melakukan persiapan-persiapan itu luar biasa, karena mereka mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda hari kiamat itu, mereka juga mengerti ya, langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kiamat memang betul-betul sudah dekat. Sampai-sampai kan orang itu bertanya Rasulullah kiamat itu kapan sih terjadinya? Ya. Kenapa pertanyaan ini muncul kan? Karena yang terbayang di benak mereka hari kiamat itu memang betul-betul sudah dekat dalam hitungan waktu yang tidak begitu lama akan terjadi. Ya. Kalau hari kiamat itu masih lama, sahabat yang datang dari Badui tadi ya nggak akan bertanya. Ya. Kalau yang diperkirakan nanti puluhan ratusan tahun yang akan datang, apa manfaatnya bertanya? Nah, tapi karena yang memang terbayang itu hari kiamat sudah dekat, dekat, dekat, dekat, nah, maka diajukanlah pertanyaan ini, mata sah hari kiamat itu sebenarnya kapan akan terjadi? Nah, kalau kiamat itu sendiri kan sudah pasti, tadi kita sebutkan beberapa kali. Jadi, sekalipun tidak diterangkan kapan waktunya, pasti akan tetap terjadi. Namun, yang sesungguhnya menjadi soal adalah, wa ma'adad talaha. Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, bertanya balik, loh, memang apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Nah, nah pertanyaan ini bukan hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Badui itu pertanyaan ini juga berlaku untuk kita yang tentunya waktu sampai hari kiamat berbangkit nanti semakin dekat Waktu yang tersisa semakin sedikit. Jaraknya sangat pendek. Ya. Apa yang sudah kita persiapkan? Pertanyaannya itu. Qala ma'adad tulaha illa anni uhibbullaha warasulah. Orang itu menjawab pertanyaan Nabi SAW. Saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk hari kiamat. Artinya tidak, tidak ada sesuatu yang besar menurutnya. Tidak ada hal yang spesial dan istimewa pikirnya. Syariat Islam dijalankan. Rukun Islam dikerjakan. Tetapi beliau sahabat dari orang Badui tadi mengatakan ilah ani uhihulillah wa rasulah hanya saja sungguh saya cinta Allah saya cinta Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Ala kata Nabi saw. Inna ka ma'aman ahbabta. Ya. Nabi Muhammad saw menyatakan sungguh engkau akan di pertemukan dan digabungkan bersama orang yang engkau cintai. Nah ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Badui itu secara khusus dan juga berlaku secara umum kepada siapapun yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dipertemukan dan disatukan Engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Maka pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang selama ini kita cintai? Ini "Ekwativilah barakallahu fiikum" menjadi bahan renungan untuk kita semua yang selalu teringat yang sering disebut oleh lisan, yang selalu kita rindukan kabar dan informasinya, yang ingin selalu kita baca kata-kata dan kalimat-kalimatnya, itu siapa? Seseorang yang benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar gembira untuknya, besar harapan. Besok pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan bukan cuma sebatas pernyataan. Bukan sekadar pengakuan. Ada poin-poin pembuktian. Pembuktiannya apa? Banyak. Mulai dari selalu dan berusaha terus mengucapkan salawat dan salam. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak bosan. Tiap kali menulis Rasulullah. Tambahkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap kali mengucapkan dan menyebut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia mendengar. Nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibicarakan dan disampaikan. Dia... Langsung, tanpa pikir panjang. Seketika itu juga, respon cepat. dia ucapkan Sallallahu alaihi wa Atau alaihi salatu wa sallam, Atau allahma salli wa sallim alaihi. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Maka, ahlu sunnah adalah uh, pihak yang paling kuat pembuktiannya, dalam hal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menentukan hari atau malam khusus untuk membaca dan menyampaikan solawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam tiap hari di taklim taklim dan kajian kajian selalu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia akan berdoa dia buka dengan hamdalah, dia mulai dengan puji-puji kepada Allahu Azza wa Jalla, sanjungan-sanjungan yang tinggi, disusulkan dengan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu. Ya. Yang kedua tentunya selalu merindukan dan tidak kuasa untuk berpisah cukup lama dengan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inginnya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dibaca beserta dengan keterangannya. Hukum-hukum tentang kederajatan sebuah hadis sahih, hasan, ataukah dhaif. Membaca hadis-hadis Nabi itu nggak bosan, senang. Referensi yang cukup dekat dengannya banyak, terjemah-terjemah sudah menyebar. Apalagi sekarang dengan media sosial, channel-channel, grup-grup yang berisikan faedah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut terjemah dia baca. Bukan kemudian ah ini sudah ini kemarin iya kok diulang lagi. Nah. Subhanallah Riyadhus Salihin, Kitab Riyadhus Salihin, nah. itu kan referensi yang mudah dan gampang untuk didapatkan. Para ulama kita sampai zaman sekarang senang membacakan kitab Riyadhus Salihin itu. Benar-benar riyadu -benar, salihin, kata Syekh Al-Utri min Rahimullah. Taman untuk orang-orang salih. Bersenang-senang, refreshing. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan orang kalau sedang penat. Ya. Sudah mulai pusing. Banyak beban pikiran. Inginnya kan ya berlibur, menenangkan diri. Di antara salah satu tujuan utama adalah taman. Ya. Tapi itu kan fisik. Kalaupun membantu meringankan beban pikiran hanya sebentar dan sementara. Tapi Riyadus Salihin ini sebagai contoh saja. Yang dia baca adalah ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di situ kan banyak diberikan keterangan tentang derajat hadisnya bahkan Al-Imam an Nawawi rahimullah selaku penyusun kitab Riyadhus Salihin yeah. sering menambahkan keterangan tentang hadis-hadis yang beliau sebutkan enak sekali itu rendah indah yeah. itu kalau rutin dilakukan rutin dilakukan maka artinya menambah bekal keilmuan satu hari lima hadis, satu hari sepuluh hadis. Ini kita anjurkan, misalkan dibaca di rumah, pagi sebelum berangkat bekerja, sebelum berangkat ke pondok ke sekolah. Seorang bapak selaku kepala rumah tangga, dia bacakan sebentar sebelum berangkat. Kita baca dua hadis lihat usah dulu ya, paling berapa menit? Satu menit, satu hadis, setengah menit. Ya, ya. Dibacakan. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Artinya hadis yang kedua Ani bni Umar radhiyallahu anhu ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala. Dibaca hadisnya diterjemahkan. Tutup selesai. Bahkan bila perlu ya gantian. Hari ini Abi, besok Umi, besoknya lagi Kakak, besok Adik nomor dua, besok Adik yang paling kecil. Karena sudah bisa membaca. Ya. Di komunitas-komunitas salafi'in ahli sunnah. Ya. Yang kadang-kadang kita beralasan, wah di tempat kami tidak ada ustadznya. Di tempat kami hanya ikhwan-ikhwan semua. Eh itu cukup. Nah. Dibaca bersama dua-tiga hadis rutin. Alhamdulillah. Nah. Kalaupun kita sendiri di suatu tempat dan di sebuah lokasi, memungkinkan kita melobi takmir pengurus masjid nah. untuk dalam satu hari ya berapa kalilah dibacakan hadis-hadis Nabi Alih Sora itu sudah dakwah yang luar biasa cukup membacakan hadisnya terjemahnya Walhamdulillah alhamdulillah nah. karena sekali lagi itu termasuk bukti bahwa Seseorang itu benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngakunya cinta tapi nggak merindukan sabda-sabdanya ngakunya cinta tapi membaca satu dua sabdanya sudah merasa bosan cinta macam apa itu cinta yang main-main cinta yang tidak sungguh-sungguh cinta yang tidak berkualitas. Kalau benar-benar cinta, sering-seringlah membaca hadith-hadith Nabi Muhammad s.a.w. Bukti lain untuk apa, uh, membenarkan pengakuan cinta kepada Nabi s.a.w. adalah senang membaca dan menelaah Sirahnya perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW karena sesungguhnya apa yang kita alami dan semua yang dihadapi Nabi Muhammad SAW sudah pernah mengalami dan sudah pernah menghadapinya diulang-ulang itu jangan bosan Om, harus diakui bahwa kita tidak seperti para ulama yang sekali baca, lantas hafal, kemudian ingat seterusnya. Berkali-kali dibaca ya juga lupa. Berulang-ulang di apa? ditelaah. Akhirnya harus perlu menelaah lagi. Dinikmati itu perjalanan hidup Nabi Muhammad AS. Salatu wassalam. Udah selesai dibaca sampai selesai Sampai akhir ulang lagi dari depan Walhamdulillah kan terjemah Sirah nabawiyah itu sudah ada banyak Jangan eman Jangan sayang Mengeluarkan sejumlah uang 120 ribu, 150 ribu Mungkin 200 ribu karena tebal Untuk membeli ya. Membeli terjemah Sirah nabawiyah kasih tanda rutin itu dibaca bisa jadi saat hari ini dibaca kita anggap biasa-biasa saja karena yang kita baca hari ini nah, belum kita alami tapi ketika kesempatan yang kedua membaca bab yang sama saat itu kita menghadapi persoalan hidup yang juga dialami oleh Nabi SAW. Tepat yang kita baca. Rasanya kan luar biasa. Rasanya luar biasa. Hari-hari biasa kita senang. Kita bergembira. Kita baca itu. Sejarah Nabi SAW. Masa kecilnya bagaimana. Sang ayah meninggal dunia. Disusul ibunya. Dirawat oleh kakeknya. Abdul Muttalib. Meninggal dunia juga. Dirawat oleh pamannya. Kita baca biasa. Gitu. Tapi suatu saat. Ketika kita merasa sendiri sebatang kara. Kita baca dengan penuh peresapan dan penghayatan. Masya Allah kita ternyata belum seberapa ya dengan Rasulullah SAW. Kita masih punya orang tua. Artinya. Kita pernah bertemu, tahu. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Tidak punya kakak, tidak ada adik. Alhamdulillah kita punya kakak, kita ada adik. Terasa itu. Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum musyrikin di Mekah? Mendakwahi penduduk Saqif di kota Taif. Bagaimana beliau meninggalkan Mekah dengan sedih, hijrah ke Madinah. Dibaca itu, bagaimana sesampainya di Madinah beliau membangun masyarakat. Sekarang kan kita selalu memerlukan yang seperti itu. Kita tidak pernah berhenti dan tidak mungkin lepas dari sejarah hidup Nabi Muhammad a.s. untuk kita teladani. Bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. itu tadi, membangun peradaban. Membentuk sebuah masyarakat yang aman, sejahtera. Padahal di sana masih ada kemajemukan, heterogen. Ada Para sahabat, kaum muslimin Masih ada orang musyriknya Orang yahudinya, orang munafiknya Orang-orang baduinya Ada pribumi dan ada pendatang Muhajirin dan ansor Ada orang kaya, ada orang miskin Ada kaum bangsawan dan ada orang biasa Ada majikan tuan dan juga ada budak hamba sahaya Coba bagaimana Nabi Muhammad ini shalatu sallam itu sabar mengatur. Ya. Kita juga bisa membaca dari sejarah itu bagaimana para sahabat membentuk masyarakat, membantu dan mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan mereka itu kan luar biasa. Ya. Persaudaraan mereka itu luar biasa. Terus begitu, lalu muncul masalah, ada lagi persoalan. Kau munafikin bikin ulah. Orang yang hudi berkhianat. Kau musyrikin menyerang. Musuh jauh. Orang-orang Romawi mulai mengganggu perbatasan. Datang rombongan dari berbagai kabilah. Anak-anak. Mulai bertambah banyak. Lahir para sahabat generasi yang kedua, ketiga dihadapkan dengan apa? problem ekonomi. Ya. para sahabat yang muhajirin, mereka yang datang dari Mekah atau tempat-tempat yang lain ke Madinah tidak bawa apa-apa, tidak punya tanah, tidak mungkin bawa harta yang banyak karena mereka berangkatnya kan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. dan itu mana ada tempat, mana ada lahan. Coba bagaimana Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya bersama-sama itu mengatur sedemikian rupa musyawarah-musyawarah dilakukan subhanallah itu <tuh> kalau benar-benar dibaca dengan penuh penghayatan pasti, bukan sedikit banyak pasti banyak memberikan manfaat itu kan bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW tadi pertama senang ya, mengucapkan salawat dan salam yang kedua selalu merindukan sabda-sabda Rasulullah SAW yang ketiga ya, suka membaca dan menelaah sirah Nabi Muhammad SAW yang tidak kalah pentingnya adalah mempelajari secara khusus spesifik dan ciri-ciri khusus Nabi Muhammad saw secara fisik maupun secara sifat dan perilaku. Ini lebih spesifik lagi dibandingkan sirah. Kalau sirah kan macam-macam. Ya. Bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang? Bagaimana kondisi Mekah? Ya. Beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan? Bagaimana keadaan masyarakat Mekah setelah Nabi Muhammad lahir? Kondisi keluarga dan kerabatnya, bagaimana Nabi Muhammad menjalani usia remaja sampai dewasa, kemudian beliau menikah dan berkeluarga. Ya, itu kan sirah secara umum. Tapi secara spesifik adalah shamil Muhammadiah. Ya. Ciri-ciri fisik dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya seperti apa, rambutnya, mata, telinga, hidung, gigi, uban, cara berjalan, cara duduk. Pakaiannya, parfumnya, cara makan dan cara minumnya, ngakunya cinta. Tapi kalau diminta menerangkan Rasulullah itu seperti apa sih? Nggak tahu. Menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi ditanya cara berjalannya gimana Nabi Muhammad itu? Cara duduknya, cara tidurnya. Cara mandinya Apa yang beliau makan Dalam keseharian Ibadahnya Ketika ditanya dengan beberapa hal tadi Geleng kepala Angkat bahu Gak tahu nah. Jadi Jangan semata-mata Menyatakan Wah Saya pengen seperti orang badui itulah Orang badui itu ketika tanya Rasulullah kapan hari kiamat terjadi. Loh, memangnya apa yang sudah kamu siapkan? Ya, saya siap persiapan apa-apa ya Rasulullah. Saya cinta Allah, cinta Rasulullah. Ya, sudah kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Udahlah saya cinta Rasulullah. Supaya nanti di surga ketemu Rasulullah. Saya cinta sama Rasulullah. Supaya nanti dikumpulkan dan digabungkan menjadi satu dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Oh tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Kalau cuma menyatakan saya cinta Rasulullah, ya semua orang bisa. Ya. Tapi benarkah cinta kepada Rasulullah? Nah, benar dan tidaknya pernyataan cinta dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan harus ada alat ukurnya. Ya. Tadi sudah kita sebutkan beberapa hal. Ya. Salawat dan salam selalu terucapkan, rindu membaca dan mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bosan selalu mengulang-ulang sejarah dan sirah Nabi Muhammad alaihi wasallam mengenal lebih spesifik lagi ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya yang paling penting dari itu semua adalah mengamalkan dan menerapkan apa yang sudah dia ketahui dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu wasallam dalam kehidupan yang sehari-hari. Oh Rasulullah begini amalkan Rasulullah demikian terapkan Rasulullah itu seperti ini sifat-sifatnya sangat mulia ya. sayang kepada istri lembut kepada anak hormat kepada yang tua selalu ada waktu untuk saudara-saudaranya sesama kaum muslimin senang menjenguk orang sakit selalu mendoakan mereka yang sedang susah Memuliakan tamu ya. Menghormati tetangga Ibadahnya luar biasa Zikirnya tidak putus Sehari-hari yang dibaca adalah Al-Quran ya. Bersedekah dan berinfak Sampai-sampai habis apa yang ada di dalam rumah ya. Berkata jujur Amanahnya luar biasa Ya kan memperhatikan orang-orang yang lemah, anak yatim, orang tua, yang cacat, tidak membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, pemaaf, penyabar, pemberani, uh banyak itu kan? itu diterapkan, itu benar-benar dilaksanakan, ya. itu baru innaqah ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam akan dikumpulkan dan dijadikan satu dengan orang yang engkau cintai. Faqulna wa nahnu Ala n'am. Itu kan percakapan antara orang Badui dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh para sahabat yang hadir waktu itu. Maka sahabat Anas bin Malik bertanya, "Rasulullah, apakah itu juga berlaku untuk kami semua?" untuk kita juga? Ala na'am. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, "Iya. Berlaku untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang Badui yang bertanya. Fa farihna yauma idzin farahan syadida." Kata Anas bin Malik, "Hari itu rasa bahagia dan gembira kami itu luar biasa." Qala Anas, "Fa ana uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam." وأبا بكرٍ وعُمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإلا أعمل بمثل أعمالهم. Anas bin Malik kemudian mengatakan dan menyatakan, maka saya mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya mencintai Abu Bakar. Saya mencintai Umar dan besar berharap bahwa besok Aku akan bergabung dan dikumpulkan satu dengan mereka. Berdasarkan cintaku kepada mereka. Meskipun saya tidak mampu beramal seperti amalan yang mereka lakukan. Ya. Tapi ada usaha. Bukan kemudian menyatakan saja. Bukan kemudian menyerah. Tapi berusaha semaksimal mungkin menyamai mereka dan mencontoh amal perbuatan mereka. Ya. Maka masing-masing kita juga... Mesti punya tekad yang semacam ini. Masing-masing kita punya apa? Punya cita-cita. Dan sebuah keinginan yang kuat saya juga cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta Abu Bakar. Saya cinta kepada Umar. Dan saya akan berusaha membuktikan cinta itu dengan harapan indahka ma'aman ahbabta. Besok pada hari kiamat engkau akan dikumpulkan menjadi satu dengan orang yang engkau cintai. Ya. Kalau ingin berkumpul menjadi satu dengan Nabi Muhammad SAW, ingin berkumpul menjadi satu dengan Abu Bakar dan Umar cintai mereka. Dan betul dalam mencintai mereka. Ma'asyur al-Muslimin wal-Muslimat peserta kajian di Masjid Abu Hurairah Ma'had An-Nawawi, Tenggarong, Kalimantan Timur Rahimahkumullah Ini materi tersampaikan secara umum, tapi nanti masing-masing kita bolehlah untuk e, berhitung sendiri-sendiri dengan dirinya. Hadit ini bayangkan Anas bin Malik aja mengatakan Farihna yu ma'idin farahanshe dida hari itu kami senang sekali, senang sekali, senangnya itu luar biasa. Karena pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka ma'an man innaka ma ahbabta itu berlaku dan bisa dicapai oleh siapapun. Nah. Sekarang siapa yang enggak ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak berkeinginan untuk menjadi satu dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti? Semua ingin, semua mau. Nah pembuktiannya apa ini? Sekali lagi, ya berhitung sendiri-sendirilah. Bukan kemudian untuk menilai orang. Kalau ingin diskusi silakan diskusi terbatas seorang suami dengan istri ngobrol berdua. Ia ya, kita inginnya berkumpul menjadi satu dengan Nabi Muhammad SAW lah Kita sebagai sebuah keluarga. Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Untuk membuktikan benarnya cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya sudah. Diskusi. Begini, belum. Begini, belum. Begini, belum. Terus, ayo, sama-sama. kan -sama. Komitmen kita. Atau mungkin dua orang bersahabat, teman bicara. Ya kita ingin mencontoh Rasulullah tapi ternyata belum maksimal kita. Yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Oh masih banyak yang belum kita kerjakan. Masih banyak ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang belum kita ketahui. Ayo semangat belajar. Ayo semangat tolabul ilmi. Dan Ikhwati filah rahimahni wa rahimahkumullah La'am lebih dari itu semua yang kita sebutkan di depan tadi Adalah bagaimana tetap istiqomah ya. Bagaimana tetap istiqomah ya. Kalau mengucapkan salawat dan salam Hari ini bisa seharian Nanti malam bisa kita lanjutkan Besok mungkin masih bertahan Kalau senang mendengarkan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lakukan sehari dua hari mungkin dua hari ini. Kalau membaca sejarah dan sirah Nabi Muhammad SAW mungkin diselesaikan dalam hitungan hari tamat dari awal hingga akhir dari depan sampai belakang. Bahkan kalau kita berlomba dalam satu minggu berapa kali dihatamkan mungkin. kalau sekedar menghafal ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian dan akhlak beliau yang mulia dalam sehari-hari bisa dihafalkan tinggal beli buku, hafal hafal apa, lawal storkan hafal selesai. Ya. Ingin menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap waktu, tiap saat bisa. Nah. Tapi lebih dari itu semua adalah Bagaimana tetap istiqomah, bukan hanya hari ini, tetapi terus selanjutnya. Bukan hanya di sini, kalau hari ini kan waktu, kalau di sini kan tempat. Bukan hanya di sini, nah, tapi nanti kalau kita udah pulang ke rumah, kita udah kembali ke apa, daerah masing-masing termasuk kembali ke Kutai Barat Pak Sabri ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkunjung ke Kutai Barat Pak Sabri Insya Allah ya Insya Allah gitu. Nah ya, ini ini paling berat sebenarnya. Ya. Maka yang bisa kita lakukan apa berdoa dan berharap semoga semoga apa misalnya semoga judulnya Semoga istiqomah Itu yang bisa kita lakukan Hati ini berbolak balik dia Hati ini berbolak balik Yang Menguatkan dan mengokohkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala Maka judul yang kita pilih Semoga istiqomah itu Sebenarnya ungkapan Isi hati yang apa seutuhnya itu kita nggak bisa berbuat apa-apa banyaknya ustadz di suatu tempat itu bukan jaminan kemudian oh di sana ustadznya banyak kita istiqomah bukan bukan jaminan itu siapa yang menjamin hidup di tengah-tengah komunitas salafiyin kanan kiri tetangga Salafi, sana sini semuanya Salafi satu satu apa satu titik berapa puluh keluarga salafi bukan itu bukan jaminan untuk istiqomah kajian dan taalim itu dekat ada di mana-mana bisa ditempuh dalam hitungan menit itu pun bukan jaminan untuk istiqomah sudah pernah menyantri hafal Quran hafal sekian ratus hadis pintar bahasa Arab bukan jaminan istiqomah jadi donatur wakaf tanah Beli material, bangun ini, bangun itu. Sudah banyak yang dia keluarkan. Sudah banyak yang dia salurkan. Bukan jaminan untuk istiqomah. Anak-anaknya santri semua. Santriwati, hafidh hafidhu. Terus dia sebagai orang tua, jaminan istiqomah. Belum tentu juga. Maka yang bisa kita lakukan, semoga istiqomah. Doa itu harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena siapa yang bergantung kepada Allah, siapa yang bersandar kepadanya, Allah akan menerimanya. Seorang hamba yang mengakui kelemahannya, betapa kecil dan kerdilnya dia di hadapan Allah Huazza Jalul, Allah akan memberikan rahmat dan berkah untuknya. Tetapi yang sombong dan takabur, yang merasa dirinya pasti aman dan tentu selamat. Ini yang ditakutkan dan harus dikhawatirkan akan berhenti di tengah perjalanan atau akhirnya keluar dari jalur kebenaran. Wallahualam, subhanallah. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Semoga istiqomah, nih kan? Semoga istiqomah. Nah, cara untuk istiqomah kembali lagi ke poin yang pertama dua tiga empat lima tadi. Itu kan saling berkaitan. Ya poin-poin yang lain masih banyak namun ini sebatas contoh saja supaya istiqomah apa setiap kali nama Nabi Muhammad disebut dan dibaca Sallallahu alaihi wasallam ya. agar istiqomah bagaimana rajin-rajin membaca hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam jangan oh ini udah pernah yang lain oh ini udah pernah yang lain jangan jangan bosan nah. agar tetap istiqomah bagaimana dibaca terus Sirah dan sejarah hidup Nabi Muhammad saw. Habis ulang lagi, habis ulang lagi. Ya. Bila memungkinkan, kitab-kitab para ulama yang mengupas secara lebih luas, ya, kemudian lebih dalam tentang Sirah dan sejarah hidup Nabi Muhammad itu kan banyak. Ya. Jadi kita tidak, oh sudah saya pernah baca, ya sudah berganti ke kitab yang lain. Ya, yang bisa bahasa Arab alhamdulillah yang belum bisa bahasa Arab ya belajar bahasa Arab ya kan? sambil berdoa mudah-mudahan buku-buku itu segera diterjemahkan aja ya kan? kan begitu misalkan sebagai contoh kitab Zadul Ma'ad ya kan? kitab karya Ibnu Qayyim itu kan menceritakan tentang apa e, bagaimana seorang muslim menjalani kehidupan sehari-hari dengan mencontoh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Zadul Ma'ad Fi hady khairil ibad, ditulis Ibnul Qayyim itu dalam perjalanan, bukan di rumah, bukan ketika mukim, saat safar itu ditulis. Kitab-kitab tarikh banyak sekali, ada yang menyoroti apa fase Mekah, ada yang secara khusus membicarakan tentang fase Madinah, ada yang secara khusus membahas tentang maghazi perang-perang yang terjadi baik yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad ataupun Nabi Muhammad mengutus dan apa memper mempercayakan pang kepanglimaan itu kepada sahabat-sahabatnya itu bagi itu salah satu langkah yang bisa ditempuh agar bisa istiqomah agar bisa istiqomah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bijak penuh hikmah, ya. tidak kaku, tidak apa, tidak tidak keras, tapi apa sebijak mungkin lah, ya. sebijak mungkin, semangat harus, tapi jangan kelewatan, semangat mesti, tapi juga harus mengukur kemampuan, itu yang perlu untuk di apa di, diperhatikan ya. maka kita juga menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Abu Bakar cinta kepada Umar cinta kepada Uthman cinta kepada Ali bin Abi Talib ya. dan kita berharap bisa bertemu dan berkumpul dengan mereka pada saatnya nanti walaupun kita yakin dan sadar, gak mungkin bisa menyamai amal ibadah dan amal perbuatan mereka ya. istiqomah itu mahal sampai-sampai ya. syekhul -sampai islam ibnu Taimiyah rahimuallahu ta'ala beliau mengatakan bahwa karomah terbesar istiqomah ya. karomah itu kan banyak ya artinya sesuatu yang istimewa di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya itu banyak. Ya. Tapi yang terbesar dan paling berharga nilainya adalah istiqomah. Kita jangan sampai, nah, jangan sampai apa, terbelenggu dengan masa lalu. Wo, oh, dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Dulu kita itu susah. Dulu kita cuma sedikit, anak sendiri. Alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Kalau cuma sekedar untuk mengenang, kemudian apa menguatkan semangat, bolehlah silahkan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai jaminan seterusnya pun akan demikian, jangan. Yang kita bicarakan juga nanti ke depan bagaimana. Yang namanya ujian itu kan akan selalu ada. Karena hidup di dunia itu memang rangkaian ujian yang tidak putus. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Ujian, ujian, ujian, ujian, ujian. Ujian itu macam-macam. Bukan hanya sesuatu yang buruk. Hal-hal yang baik pun itu ujian sebenarnya. Bukan hanya di hari-hari susah. Tapi di hari-hari senang pun itu ujian. Itu ujian bisakah kita melewati itu dengan nilai yang baik istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala memang berat siapa bilang ringan siapa mengatakan mudah istiqomah itu berat nah. namun sekali lagi kita berpulang dan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala la hawla Waleku wada illa billah. Ya. Kita saling mendoakan satu sama lain. Kita doakan diri sendiri. Jangan lupa juga doakan untuk keluarga. Semoga istiqomah. Nah, semoga istiqomah. Jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Kalau didoakan orang lain, semoga istiqomah. Ya. Jangan jangan tersinggung sakit hati. Kamu meragukan saya? Bukan, bukan meragukan. Sebab tidak ada jaminan. Makanya kita saling mendoakan. Semoga istiqomah. Kan? Ketika kita bercakap, berbincang, langsung, maupun menggunakan media, sebagai penutup, kita saling mendoakan. Selain barakah Allah hufik, khairan, kita katakan semoga istiqomah. Ketika kita membuat program, kegiatan, dakwah, ataupun pendidikan, kita paparkan tutup dengan semoga istiqomah. Ketika kita melaporkan dan mengevaluasi program dan apa kegiatan yang sudah dikerjakan semoga istiqomah. Itu penting. Wallahu alam bisawab. Ini sesi yang pertama sebelum yang terakhir maksud saya. Mudah-mudahan Allah wa azza wajalla memberikan taufik dan juga melimpahkan istiqomah untuk kita semua. Tayib. Aqulu qawli hadza subhanakallohumma wa bihamdika